Saya 82, akhir istri saya Iwik, saya sehari-hari pekerjaan saya pemulung ngambilin kertas, kaleng, plastik-plastik, kalau habis nyurung ditampung dulu, sementara sore baru dijual, ya sekitar 4.000-5.000 lah kalau lagi ada rendusnya, juga kalau untuk tidak ada bebas, nggak punya anak keinginan saya ya kalau bisa mah ya, kemana ya saya ya, memang isteri mah yang maunya, pengennya cukup ya tapi memang sehari hari kerja saya begitu ya udah, ya kalau mau enggak nyari yaudah, ya ya ah, udah yang pilihan terbang, masalah ini komplik ini ah mah, sudah capek banget pulang enggak makan, ya udah akhirnya ya kereta setengah hari dulu berangkat lagi nah, Alhamdulillah sorenya dapat gitu dia namanya kerja nggak pakai modal ya nggak seringan nggak dapetnya Iya kita ya paling ya saya ya sholat lagi udah aja tapi mau siapa yang saya minta oh, Allah yang kuasa. yang meminta manusia ya apa enggak sering-sering nggak dikasih Eh ya, sholat udah Ya kita memohon nama Allah dan mencari rezeki sehat, waras. Besoknya berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan program yang kita tunggu-tunggu adalah Cahaya Hati. Bersama saya, Abi Maki, insya Allah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini Seperti biasa, kita akan mengunjungi tempat-tempat yang insya Allah Allah selalu memberikan berkah terhadap tempat-tempat yang akan kita kunjungi Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mengunjungi Seorang yang insya Allah, Allah selalu memberikan rido dan rahmatnya Bapak Tabrani bersama keluarga Beliau adalah sosok orang ataupun yang insya Allah Allah berikan kekuatan di dalam batinya, di dalam hatinya Apapun yang terjadi di sekelilingnya Namun tetap selalu memandang dengan kehidupan Penuh dengan semangat dan penuh dengan keyakinan Satu hal yang sangat berharga ketika seseorang Subhanallah Walaupun dengan keadaan yang serba terbatas Mungkin usianya sudah lanjut Mungkin anggota tubuhnya sudah mulai rapuh ataupun sudah mulai lemah Bahkan dia berjalan dengan susah payah Namun tetap mencari rizki dengan keluar keringat sendiri ...mencari rizki dengan hal yang diidam-idamkannya... yakni satu catatan adalah rizki yang halal. Insya Allah pada kesempatan yang mulia ini... ...kita sama-sama akan menyaksikan seorang daripada hamba Allah Bapak Tabrani... ...yang insya Allah lihat daripada perjuangannya, kegigihannya dan keikhlasannya... ...di dalam mengaruhi kehidupan ini sehingga tidak pernah di dalam dirinya mengenal rasa putus asa ataupun yang dikatakan saias. Insyaallah tayangan ini akan bermanfaat bagi kita seluruhnya. Mari sama-sama untuk menyaksikan. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyampah berani ya. Aduh, apa kabar, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Iya, gimana? Sehat semuanya. Wah, sedang? Apa nih sibuk ya hari ini? Masya Allah. Boleh saya duduk-duduk sini? Oh iya, Masya Allah. Makasih banyak. Aww, apa Alhamdulillah. Waduh. Alhamdulillah, semangat kali ini. Iya. Ya. Mas. Pak Tabrani. Iya, eh, ini barang-barang yang dikumpulkan sama Bapak, itu berapa lama mengumpulkan barang sebanyak ini, Pak? Kalau dikumpulkan, temi, seminggu sekali baru dijual. Seminggu sekali. Dan ini Bapak mengerjakan hal ini, ataupun mengumpulkan barang seperti ini, sudah sejak kapan, Pak? Ini sudah lama. Iya. Ya, udah... Sudah lama ya. Memang ya. dulu berpindah-pindah. Berpindah-pindah sebelum mengerjakan ini apa yang dikerjakan sama patah balini? Apa saya pernah? dulu pernah dagang nasi. Pada dagang nasi, iya. Ya. Banyak saingan. Ya, saya kalah saing. Ya. Oh gitu. Ya. Akhirnya ee, mengumpulkan barang-barang seperti ini. Jadi tadinya bertetangga saya main-main ya. liat-liat. Setelah saya lihat-lihat, nanti yang mendaftar sama bosnya dia mau ikut ini diterima terima gitu ya iya ada, ada modalnya enggak itu berani untuk gini ini enggak ada modal kami berangkat ini. aja gitu ya berangkat iya ya, suka berapa kilo kadang-kadang berangkat dari rumah ini menuju ini kadang ini kadang-kadang bisa bisa 7 kilo 8 kilo Oh berjalan gitu ya? Iya ya. ini makanya ini berharga sekali atas berbagi Oh karya. yang plastik plastik ya. kayak begini itu ya dikumpulkan dikumpulkan ya, Jadi berangkat dari rumah jam berapa Patah Berani? Nah, habis subuh langsung subuh. Setelah, setelah subuh langsung keluar. Ya, setiap setelah subuh Oh tiap keluarga Ti Tinggal di mana Patah Berani? Tinggalnya di sini. Oh ini ini rumah Patah Berani di sini ya, ya, ya. Oh gitu jadi Ja, nah. Jadi di sini tinggal akhirnya yeah. berangkat pagi-pagi gitu, yeah. pulang suka sampai jam berapa Pak Tabrani? Pulang jam dua belas sore, belum. Nah habis sore, istirahat, apa? Berangkat lagi. Berangkat lagi. Yeah. Kalau hasilnya berapa itu hasilnya, biasanya? Hasilnya maksimal, sekarang nggak, sudah menurun sekali. Mau begitu? Katanya barang-barangnya menurun. Iya yeah, iya, yeah. yeah, paling lima ribu atau empat ribu lah. sehari ya? Dapet. Dapet sehari dapatnya? Iya dapat. Dapat sehari lima ribu gitu yeah. ya? 5000 tuh untuk apa aja Pak Tabrani? cukup enggak itu? Iya, beras. beras ya? ya, memang udah tinggal makan aja udah habis. Mana? Oh, begitu jadi, jadi hanya ya, eh, apa namanya beli beras ataupun lauk-lauknya segala macam begitu ya. Iya. Ini kalau sudah setumpuk apa kalau banyak ini sampai penuh enggak di sini gitu? Pernah? Penuh ini. Oh, gitu sih. Sekarang lagi enggak ada barang ini. Gitu. habis, -habis, -habis ah, dijual, habis dijual. Oh, jadi ini 1 kilonya berapa Pak Tabrani? ini? Ini 2000. Oh, yang 1 kg 2000. Iya. iya kalau 2.001 kilo ini perlu berapa ini berapa botol segini kalau mau dua hari kalau nggak salah 87 87 botol Betul. begini baru satu kilo 1 kilo bah, 87 nyarinya kemana aja ya itulah makanya kadang-kadang 7 kilo lima kilo itu harus saya tempuh Oh Lalu gitu cari dicari dicari, dicari ya, gitu motor cari. Ya, katanya bukan hanya sekedar kesulitan untuk mencari eh, apa namanya? No kasih dari patah juga mungkin pernah sakit atau bagaimana, Pak Taman? Ya ini pernyataannya ini. Iya. Enggak ya. bohongku. Oh ini bekas jalan. Oh bekas jalan, Selalu jalan kaki, ya. gitu ya. Tapi terus aja enggak ada keluhan apa-apa ah, ya. Wah, iya bagaimana? memang hmm. saya ya. Ada nggak ingin misalnya ah, udah kayak di jalan-jalan minta-minta gitu. Ada? Enggak pernah ya enggak pernah saya. Enggak <laughs> mau gitu. Ya? Enggak eh, pernah saya minta. Mau ya puasa. Iya, iya, iya. Jadi nggak pernah minta gini di jalan-jalan itu namanya. Mmm, jadi ingin dari usaha sendiri saja, ya, mata-mata. Janganlah ya. Ya, ya, itu jangan menggusar gitu. Ya, iya makanya jangan seperti itu. Makanya saya sangat hebat sekali sama Pak Tabrani ini. Saya pernah minta alhamdulillah. Jadi saya ini sangat senang sekali sama Commonwealth Berani bahwa dalam keadaan seperti ini saja Commonwealth Berani sanggup berjalan 7 kilo, 8 kilo dan ini yang membuat semuanya orang akan memandang sama Commonwealth Berani lihatlah. Seorang yang sudah usia berapa tahun Commonwealth Berani? 82 tahun. Yang masih kuat, masih gagah, masih berani lihat tumpukan barang-barang yang dicari sama Mata Berani ini semuanya menganu berkah Mata Berani ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu keberkahan kepada Mata Berani, kepada istri Mata Berani, dan rumah yang, yang rumah yang seperti ini, tapi insya Allah di akhirat nanti akan berubah menjadi istana Mata Berani. Iya. Kenapa demikian? Karena satu hal yang dilaksanakan oleh Mata Berani ini adalah suatu hal yang sangat mulia tahu mulia alhamdulillah ya, mulia ini sesuatu hal yang sangat diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala layak khususnya sangat kagum sekali sama patah berani sangat senang sekali syukur bisa bertemu sama patah berani ini sebagai contoh bagi siapa saja yang menyaksikan tayangan ini lihatlah sosok patah berani yang usianya 82 tahun kakinya pun masih dalam keadaan sakit tapi subhanallah berjalan 7-8 tahun itu setiap hari belakangan kan setiap hari subhanallah Mudah-mudahan berkah tabrani ya, Amin. Insya Allah berkah dan Insya Allah semuanya mendapatkan mahalat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, Amin, Amin ya Allah Ya Rabaan. Jangan putus asa, terus berjalan. Kak saya jangan lagi gusangek saya, minta-minta saya tiada pernah. Alhamdulillah ini yang harus kita kita banggakan daripada kami, karena banyak sekarang yang yang istilahnya masih kuat tabrani ya, tapi bisa dilihat di jalan seperti itu. Tapi inilah satu kok ataupun seorang yang sangat kokoh yang Allah ridhai dunia akhirat. Amin. Terharu sekali dengar apa yang disampaikan oleh Bapak. Ngomong-ngomong Bapak di sini, Ibu juga tinggal di sini ya? Tinggal di sini Boleh ketemu dong sama Ibunya ya? Ya, nah, ada tamu Nek. Oh, ini. Waduh. Assalamualaikum, Bu. Rehat. Ayo, Bu. Duduk-duduk sini, Bu. Ada. Nah, calik, -calik Ibu ini dari mana ini? Ya, di Paten. Ya. Dari Paten, masuk Bandung. Ibu di Bandung. Alhamdulillah Terus Lami di dia Bu? Lami Terus di dia? Ini 20 tahun 20 bahas. tahun Hari Sarang Bapak dia terus Lami Bu? Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak sayang sama Ibu Pak? Ya ibu Alhamdulillah Ibu juga sayang Bu ya? Hmm. Alhamdulillah, Ibu suka doang sama Bapak? Iya Alhamdulillah Ibu sering ditinggal sama Bapak? Enggak ya. Maksudnya kalau Bapak lagi cari nafkah begitu suka jam berapa keluar dari rumah? Keluar dari, dari jam 2 Jam Atau... 2 jam malam ini. jam 2 Januari jam 2 malam subhanallah itu Bapak kalau berangkat jam 2 mungkin sholat subuhnya di jalan juga dong Pak ya Engga, enggak kan nanti pulang oh pulang dulu pulang, jadi iya. habis sholat subuh di rumah tambah waktu aja kalau ingin tidur dua oh berarti nambah waktu nambah waktu gitu ya, ya. Tambah tambahin lagi waktunya Oh gitu ya, Dekat dari pasar Iya iya iya iya. Ya, ya. uh, biasanya kan umumnya kalau sudah Bapak tadi 82 tahun Pak ya Itu kan kalau 82 tahun biasanya maunya istirahat gitu ya duduk gitu ya yang kalau punya uang ten kita alhamdulillah oh, ya, seperti ya. itu ya ten. Oh tapi sekarang kan harus cari nafkah juga. Wah. Nah itu kalau sambil cari nafkah tapi sholat juga jalan wah. dong ya. Wah oh, itu ten. Oh, Nenek saya pakai saya orang Islam. Oh iya pastilah semuanya orang Islam mereka juga orang tua ya. juga orang Islam. Kayaknya bisa bohong, kayak disunat. Alhamdulillah. Kayak disunat. Ini saya. yang paling yang paling bahagia. Tadi saya oh, udah bicara-bicara ya. bu ya, terus ngobrol sarang bapak, ngobrol sosial santana alhamdulillah ibu harus bangga hendak bangga ibu punya suami seperti bapak yang mana enggak pernah putus asa dalam hidup seperti ini subhanallah pokoknya ibu apa yang dilakukan oleh bapak itu semuanya adalah satu kebaikan insyaallah mulia mulia di hadapan Allah subhanahu wa taala amin amin alhamdulillah kelihatannya mungkin dikumpulkan seperti ini yang dikumpulkan yang begini gitu kan tapi insya Allah hatinya lebih bersih Daripada kapas yang putih Insya Allah ya, Ataupun hatinya lebih bercahaya daripada matahari Yang selalu bersinar tiap pagi Kenapa demikian? Karena jarang orang memiliki hati seperti Bapak seperti ini Kuat tidak pernah meminta ke sana minta ke sini ya. iya tapi apa yang diinginkannya Insya Allah berjuang dengan sesuatu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu saya enggak dapat apa itu BTS itu apa oh. uang yang itu saya enggak dapat saya bantuan minta. tunai itu iya saya enggak minta mau oh, minta gitu ya? saya oh karena sanggup orang berdagang tapi kalau orang-orang minta aja kok enggak saya enggak minta begitu tuh ya. mau minta saya. Oh karena karena merasa ya. sanggup gitu ya? ya. Subhanallah. Coba kalau semuanya bisa ya, seperti iya, begini, Bu. merasa sedih kalau ya saya enggak pernah Be itu tujuh ratus uang. Oh begitu ya. pernah minta. Alhamdulillah. Nah, orang enggak ada apa coy. Enggak apa, apa. Ibu bagaimana kebanggaan Ibu eh ke Bapak naon nu dibanggakeun ku Ibu? Ya, Kak hemanana Nana. Kahemananana nya. Nah, mm hmm. Ke, ke keyakinan anak yang yang begitu bagus gitu Bu ya terus e, Ibu pernah melihat kalau bapak ini begitu datang dalam keadaan sakit pernah nggak ya. Apakah mungkin sakit kakinya apa mungkin masuk angin gitu ya, terus, masuk angin dikerok dikerok dikirjit Oh sama Ibu ya. Alhamdulillah jadi Ibu selalu mendampingi bapak dimanapun dan kapanpun ya Bu ya, ya. Alhamdulillah itu anak mana Bu? Anak tidak punya. Oh tidak punya anak? Punya. Tapi insyaallah Berdua, Berdua baik di sini? Iya. Subhanallah. Ibu selama ini bantu-bantu Bapak apa saja? Ya, ya saya nabasi saya anaknya sudah bantu-bantu. Oh dibereskan iya. Dipilah-pilah. Dipisah-pisah ya. mana botol, mana panyerotnya punya? Iya. Subhanallah. Ya. Mungkin saya sampaikan kepada Pak Tabrani sama Ibu Jangan terlalu, istilahnya Jangan hiraukan apa yang dikatakan oleh orang-orang Karena cukuplah Allah yang memuji kepada Amin. kita Amin, ya Rambut Buat apa Amin. orang sedunia mengatakan kita hebat Kalau Allah katakan tidak bagus, iya kan Buat apa sedunia ataupun seluruh Indonesia mengatakan Kita ini top tapi kalau katakan Anda ini di bawah Iya kan kita ingin mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan mengangkat derajat kita ini di hadapan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah itu bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari jabatannya, tapi dilihat dari apanya? Nih, hatinya. Atqakum paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, insyaallah, berani orang yang Amin. bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Bu ya. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya. Berdoa di tempat yang Insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Karena ini sesungguhnya rumah ibu dan rumah bapak ya kan? ya. Kita akan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di rumah ibu dan bapak ini Insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mastaghfirukawana tubuh ilaika ya rahman Allahumma salli ala muhammadu Ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman, ya Rahim Sesungguhnya kami bersaksi Bahwa tiada ilah kecuali engkau Ya Allah ya Rahman, ya Rahim Apapun yang telah kau berikan kepada hamba-hambamu, sesungguhnya semua atas rida dan izinmu, semuanya tidak lepas daripada kodok-kodarmu. Ya Allah, sesungguhnya kematian adalah hak. Ya Allah, sesungguhnya sakaratul maut adalah hak. Sesungguhnya kebahagiaan adalah hak di akhirat. Sesungguhnya neraka itu juga adalah hak. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami khususnya Bapak Tabrani sekeluarga untuk mendapatkan rida-Mu bukan hanya sekedar di dunia, namun di sorga firdausu. Ya Allah. Lihatlah dua hambamu yang saling mencintai bapak-bapak bersama istrinya Yang insya Allah selalu menempuh kehidupan di dunia ini Dengan pandangan yang selalu khusnuddan kepadamu ya Allah ya Rabbana Berkahi daripada kehidupannya Limpahkanlah rizkinya Mudahkanlah berbagai macam urusannya Amin, amin ya Allah ya Rabbana amin Mudah-mudahan silaturahim ini berlanjut Bukan di sini saja Terima kasih Bapak Tabrani, ya, sama -sama. juga ibu tabrani ya. insyaallah apapun yang dilaksanakan oleh bapak dan ibu ini mengundang daripada rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan bagi siapa saja yang menyaksikan tayangan ini saya mohon pamit ya. untuk melanjutkan perjalanan berikutnya <laughs> makasih banyak wata beraninya ya. ya, wata bisa berdiri enggak eh, Bisa sehat. Oh, masih sehat wah masih kuat 80 tahun masih mari bu iya Mari Pak, ya, insyaallah tunggu lagi ya. Depan nanti nyeri. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tabrani, ini ada titipan dari Antap Peduli yang iya dan insyaallah Pak Tabrani bisa menggunakannya sesuai dengan kebutuhan Pak Tabrani dan mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Yeah. Iya, silahkan diterima Pak Tabrani ya. Ya, Allah. Allah. Ya, ya, saya terima kasih Iya, sama-sama insya Allah ketemu lagi Pak Tabrani ya Makasih banyak ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Pemirsa yang berbahagia Itulah kunjungan kita ke tempat yang insya Allah pun berkah Walaupun secara kasat mata itu merupakan suatu tempat yang kadang-kadang orang memandang sebelah mata Ataupun kalau kita lihat ada dua hal yang ingin kita ungkap Pertama lihat seorang sosok manusia ataupun yang usianya 82 tahun Bapak Tabrani dalam hatinya dia tidak mau sama sekali untuk mengangkat tangannya meminta-minta kepada orang lain Dan ini merupakan satu hal yang istimewa Melihat dari satu hadis Rasulullah s.a.w. Siapa saja yang meminta-minta kepada orang lain Padahal dia mampu untuk bekerja Allah akan bangkitkan di akhirat nanti tanpa memiliki kulit wajah Ketika Rasulullah dalam Isra Mi'raj bertanya kepada Jibril Jibril siapa orang ini tanpa memiliki kulit kepala Jibril menjawab ini adalah orang yang selalu meminta-minta di dunia Sosok yang paling indah Bapak Tabrani Kuat dan tidak pernah meminta-minta Kadang-kadang Ketika melihat seseorang dalam pekerjaannya, kita memandang dengan sebelah mata dengan menyebutkan apa yang dia kerjakan. Berapa hasilnya? Allah subhanahu wa ta'ala melihat dua hal. Pertama rizki yang halal dan yang kedua cara bekerjanya dengan baik. Cara bekerja dengan baik, tadi kita sudah simak sama-sama tidak pernah meninggalkan sholat yang lima waktu. Walaupun keluar jam berapa, duhur dilaksanakan. Asar maghrib yang lima waktu sholat tetap dilaksanakan. Inilah satu hal yang paling istimewa Sesungguhnya Belum tentu dipandang manusia adalah kecil Di Allah Justru malah menjadi satu hal yang besar Insya Allah Tayangan ini bermanfaat untuk kita seluruhnya Dan insya Allah Selamat berjumpa lagi di kunjungan saya berikutnya Di episode yang akan datang Terima kasih Jazakumullah khair Alahusul istimaikum Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh